Selamat jumpa lagi dengan saya Iwan dalam program dari Ayah untuk Ayah Satu program yang akan menolong kita untuk menjadi seorang ayah yang baik Pada kesempatan kali ini saya dengan senang hati bisa menjumpai sahabat Oleh karena pada saat ini saya memiliki beberapa tips yang akan menolong kita Untuk hidup kita menjadi berbahagia Ada satu kata firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat Semangat yang patah Mengeringkan tulang Itu sebabnya sebagai seorang ayah Bagaimana kita bisa membangun Sebuah kebahagiaan Di dalam rumah tangga kita masing-masing Tapi sebelum saya akan membahas ini Lebih lanjut lagi Mari kita dengar satu lagu yang satu ini Dan setelah itu Dari ayah untuk ayah akan kembali menjumpai sahabat Selamat mendengarkan Hatimu, tapi kasihmu terus mengalir sambil terus kau beri ilmu Tak terbayang banyak perilaku Ku yang payah masih dapatkan kesempatan darimu ayah Ku bukan anak terbaik di seluruh dunia Tapi beruntung ku dapatkan kasih karunia Tuhan berikan ku ayah terbaik yang pernah ada Letakkan rasa bangga ayah di dalam dada. Sesegar tetes sembun bagi Sejarah penjaraan menang Suami yang rumia bunga salu ana untuku ada nang tiba kamu menjadi kebanda Posisi yang selalu dibutuhkan, hanya dia yang menentukan Coba untuk mengerti ini kehendak Tuhan Sosok yang iringi jiwaku hadapi pertumbuhan Walau harus berpeluhan Jangan kau lupakan setiap cinta yang dia beri Jawab sependuh hati dengan wajah yang berseri Kau cari saat dia tak ada di sisi Rasa kekosongan di dalam dada sulit terisi Jangan tangisi, jangan sesali Tapi hadapi apa yang dia katakan Coba untuk kau ratapi Walau emosi mengiringi begitu berapi-api Tinggalkan dirimu akan merasa sepi, ada yang kurang. Kau salahkan dunia begitu curang. Hey, kau ada di sisi jurang, sebelum berlanjut lebih baik segera pulang. Ayahmu tetap menunggu hingga pagi menjelang. Yeah. Sesegera teh pagi sejauh pencarian mencari. Suami arumnya bunga hadirmu bagiku, kau selalu ada untukku. Ada tambah bi. Bagi kebanggaan, ayahku bagi kerajaan I remember back in the day dad, when life was great and we had all that Those were the days when we were cherry with smiley face Now I'm a daughter, mother, one big leader And you'll know I got it all from no other But my father, we love you dad, that's all we can say Don't worry about our mama, we'll be there with her to pray You raise bright strong leaders and the world knows, huh, they better We'll see you in heaven and we'll be there with you to stay Sesegar ketes sembun pagi Sejarah pancaran mentari Sewangi rumnya bunga Akhirmu bagiku Kau selalu ada untukku Hadakan kebijakanmu Menjadi kebanggaan Ayahku bagiku Ya kita baru saja dengar satu lagu yang Membuat hati kita menjadi segar kembali dan sahabat seperti yang saya katakan tadi Bahwa hati yang gembira adalah obat Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang Itu sebabnya sangat penting sekali kita sebagai ayah Bagaimana kita harus bisa membangun Sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga kita Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita sebagai ayah harus terlebih dahulu Memiliki hati yang gembira Karena kegembiraan dan kebahagiaan yang ada di dalam batin kita Kita tidak bisa buat-buat Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk berbahagia Kita tidak bisa memaksa istri kita untuk berbahagia Tetapi kebahagiaan itu harus lahir dari diri kita sendiri sebagai seorang ayah Nah inilah yang sangat penting sahabat Sebagai seorang ayah kita harus memahami mengenai perasaan kita sendiri kalau seandainya selama ini kita sulit sekali untuk kita berbahagia, untuk kita bergembira Maka pada kesempatan kali ini kita harus membuat sesuatu dalam hidup kita menjadi berbahagia Ingatlah bahwa kebahagiaan dan kegembiraan bukan sebuah mujizat. Sering orang berdoa, oh Tuhan tolong saya supaya saya bisa berbahagia Tuhan tolong saya supaya saya bisa bergembira Tetapi sesungguhnya kebahagiaan dan kegembiraan yang ada di dalam batin kita Perlu kita usahakan bersama-sama di dalam diri kita Perlu ada sebuah kerja keras di dalam diri kita Perlu adanya sebuah pemahaman yang jelas di dalam diri kita Sampai pada akhirnya kita bisa memahami bahwa Tuhan memberikan benih kebahagiaan itu di dalam diri kita dan kalau kita tidak menyadarinya, kita tidak bisa menggalinya, kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Maka jangan terkejut kalau kebahagiaan itu seperti jauh daripada diri kita. Maka jangan terkejut pula ternyata keluarga kita seolah-olah dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa berbahagia. Sahabat sebagai seorang ayah, kebahagiaan. Harus lahir dan terpancar di dalam diri kita masing-masing. Jadi jangan pernah berharap. Bahwa kebahagiaan itu akan datang dengan tiba-tiba. Kebahagiaan dengan satu istilah. Saya bahagia jika. Saya mau katakan kepada sahabat. Kebahagiaan yang selalu diikuti dengan kata jika. Sesungguhnya itu bukan kebahagiaan. Ada orang mengatakan. Saya akan bahagia. Jika saya nanti punya mobil. Kenyataannya setelah punya mobil Sahabat tidak bahagia Sahabat juga mengatakan Saya akan bahagia jika Anak saya nanti naik kelas Setelah anak sahabat naik kelas Kebahagiaan sahabat juga mulai berkurang Nah ini adalah hal yang sangat penting Yang harus kita pahami bersama Kebahagiaan bukan berasal dari luar Kebahagiaan harus lahir dari batin kita dari hati kita di mana kebahagiaan itu harus kita usahakan bersama Memang benar bahwa kebahagiaan itu bersumber dari Tuhan Tuhan akan menolong kita Tuhan akan memulihkan batin kita Dan kebahagiaan itu akan terpancar di dalam kehidupan kita Maka kalau kebahagiaan itu akan terpancar dari kehidupan kita Maka seperti firman Tuhan katakan bahwa Kebahagiaan itu seperti obat Obat yang mancur apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita pada waktu ada kebahagiaan maka itu bisa diatasi dengan lebih ringan lagi. Nah sahabat saya memiliki 10 tips untuk kita bisa pegang bersama bagaimana kita bisa menata kebahagiaan untuk keluarga kita khususnya kita sebagai seorang ayah. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan dengar dulu satu lagu ini dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Engkaulah nafasku Yang menjaga di dalam hidupku Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik Kau tak pernah lelah bagai penopang dalam hidupku kau berikan aku semua yang ter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 Hati aku sepeda ku pakai Setelah selesai ku belajar Shields. Baru saja kita mendengarkan satu lagu yang sangat manis Dan sekarang sahabat sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah Masih bersama saya Iwan Dan saya memiliki 10 prinsip Untuk bagaimana kita sebagai seorang ayah bisa menata kebahagiaan di dalam keluarga kita Prinsip yang pertama adalah Tumbuhkan komitmen Jika kebahagiaan kita pahami sebagai sebuah pilihan Maka modal pertama untuk mendapatkannya tentulah kemauan untuk bahagia Tanpa komitmen, kesulitan dan persoalan mudah sekali menghancurkan keluarga kita Nah prinsip yang pertama ini yaitu menumbuhkan komitmen di dalam diri kita sebagai seorang ayah Bahwa saya harus membuat rumah tangga saya bahagia Saya harus membuat hidup saya bahagia dengan komitmen itu, apapun kesulitan yang kita hadapi Apapun masalah yang kita akan hadapi Apapun semua hambatan-hambatan yang terjadi dalam rumah tangga Yang seolah-olah akan merengut semeluruh kebahagiaan kita Semua tantangan yang kita hadapi Maka kita bisa menyelesaikan dengan sangat baik Kalau di dalam diri kita ada komitmen Komitmen yang harus ditumbuhkan di dalam batin kita Yaitu saya Mau membuat bahagia keluarga saya Demikian juga komitmen tidak cukup untuk ayah Komitmen tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri Sebagai kepala rumah tangga Sebagai bapak daripada anak-anak Sebagai suami daripada istri Komitmen itu juga harus ditransferkan Dibagikan kepada istri kita Kepada anak-anak kita Pada waktu kita mulai berkomitmen Ya, kebahagiaan harus kita bangun bersama Maka pada saat seperti itu Ajak istrimu untuk mulai Mari kita membangun kebahagiaan Ajak anak-anakmu Mari kita akan membangun kebahagiaan Kalau suatu saat Kita bisa mengembangkan komitmen itu Dengan luar biasa di dalam diri kita Komitmen untuk membangun kebahagiaan Kalau seandainya di tengah jalan Kemudian ada sebuah perselisian Ada sebuah pertengkaran Oleh karena salah pendapat Maka kita akan ingat Bahwa kita bersama-sama berkomitmen Untuk membangun kebahagiaan Sehingga pada waktu Kita menghadapi kesulitan Pada waktu kita menghadapi persoalan Pada waktu kita menghadapi situasi Yang bisa menghancurkan keluarga Atau memisahkan keluarga Maka kita bersama-sama masih ingat Bahwa kita berkomitmen Untuk membangun Kebahagiaan Di dalam rumah tangga kita Ayah harus menjadi motivator di dalamnya Ayah harus menjadi orang yang pertama Untuk berkomitmen Saya mau rumah tangga saya bahagia Saya mau anak-anak saya bahagia Saya mau hidup saya bahagia Pada saat seperti itulah Maka kita akan bisa melihat Betapa luar biasanya Waktu komitmen itu dibangun dengan sangat baik Kemudian prinsip yang kedua adalah Memberi apresiasi Nah prinsip ini sangat luar biasa sahabat Kelihatannya sangat sederhana Tetapi punya dampak yang sangat besar sekali Nah untuk membahas hal ini kita akan dengarkan satu lagu dulu Dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat Dan saya akan membahas mengenai memberi apresiasi Selamat mendengarkan Waramu terdengar mengalun Indahnya senyummu kalahkan pelangi Hatiku tertegun di saat kau hadir Kini engkau cinta engkau lah Cepatlah kau tu Selalu kau besar dengan cintamu Buatlah dunia bahagia denganmu Dan aku My happy life Love, love, love, love di dunia ku doakan selalu kau besar dengan cintamu buatlah dunia Ya, baru saja kita dengar satu lagu yang sangat api Dan sahabat saat ini anda Sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah Masih bersama saya dengan Iwan Dan kita sedang membahas mengenai prinsip yang kedua Yaitu memberi apresiasi Nah setelah membangun komitmen bersama ke arah kebahagiaan Bersama dengan istri dan anak-anak Modal berikutnya adalah Kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak Untuk itu mulailah melihat Sisi positif masing-masing pihak Jadi kita sebagai ayah Lihatlah sisi positif dari istrimu Lihatlah sisi positif dari anak-anakmu Pasti ada sesuatu yang positif Yang mereka miliki Lihat itu Perbesar pandangan kita Untuk melihat bagian yang positif itu Karena Tanpa kesediaan kita melihat hal-hal positif pada pasangan kita Atau pada istri kita Atau pada anak-anak kita Maka tidak ada sinergi yang tulus ke arah kebahagiaan Nah sikap positif pada pasangan dapat ditunjukkan dan ditumbuhkan sehari-hari Mulai kebiasaan memberikan pujian dan apresiasi yang tulus pada pasangan Nah sahabat ini sangat penting sekali Membangun komitmen saja belum cukup Modal yang berikutnya adalah Yaitu adanya apresiasi Di dalam memberikan apresiasi kepada pasangan kita Kepada istri kita Kepada anak-anak kita Lihatlah sesuatu yang positif Lebih besar daripada hal-hal yang negatif Yang selama ini kita lihat sebagai ayah Kita menyadari Bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat besar Antara laki-laki dan perempuan Cara pandang laki-laki dan perempuan berbeda Cara pandang seorang ayah dan dengan anak-anak juga berbeda Ada banyak perbedaan di dalam cara pandang dan perasaan kita Tetapi di dalam sebuah perbedaan itu Mari kita akan melihat ada sesuatu yang positif Ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam istri kita dan yang ada di dalam anak-anak kita Coba mari kita akan membuat teropong atau teleskop yang begitu besar Untuk mengarahkan mata kita kepada hal yang positif kepada istri dan anak-anak kita Pada saat kita bisa melihat hal-hal yang positif di dalam diri istri kita Jangan terkejut kemudian kita bisa melihat bahwa istri kita mulai bersikap positif sesuai dengan apa yang kita terima dan cara pandang yang kita miliki demikian juga pada waktu kita bisa melihat hal yang positif dari anak-anak kita maka kita bisa melihat ada sebuah sikap positif yang muncul di dalamnya kenapa? oleh karena kita menangkap, menerimanya dan kemudian memberikan apresiasi yang tulus dari hati kita kepada pasangan kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita Sebagai seorang ayah, marilah kita memiliki positive thinking kepada keluarga kita Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh di dalam istri kita Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan telah taruh di dalam anak-anak kita Kalau selama ini kita sepertinya tidak bisa melihatnya Kalau selama ini kita sepertinya seolah-olah tertutup dengan semua yang negatif dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang negatif Mari pada saat ini kita mulai belajar Melihat sesuatu yang positif di dalam diri istri dan anak-anak kita Ada satu pepatah mengatakan Jika kita memikirkan hal-hal yang positif Maka hal-hal yang positif yang di luar kita Akan datang kepada kita kalau kita memikirkan hal yang positif kepada sua, uh, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita Dan kemudian kita setuju, kita agree bahwa hal itu memang ada di dalam diri mereka Dan kemudian kita bisa mengapresiasikan hal yang positif itu setiap hari kepada mereka Jangan terkejut, maka mereka juga akan bersikap positif terhadap kita jadi untuk membangun kebahagiaan tidak cukup hanya berkomitmen. Tetapi kita harus bisa memberikan apresiasi kepada pasangan kita. Nah, dalam hal memberikan apresiasi di sini adalah bagaimana setiap kita masing-masing suami, istri dan anak-anak memfokuskan kepada bagian-bagian yang positif yang Tuhan sebenarnya sudah taruh, kekuatan yang Tuhan sudah taruh. Ada satu keistimewaan yang Tuhan sudah taruh Saya masih ingat Ada seorang anak Yang sejak kecil uh, Dia lahir tanpa tangan Seorang gadis yang dilahirkan tanpa tangan Gadis ini tumbuh menjadi anak yang sangat cantik sekali Tetapi masalahnya adalah Dia tidak punya kedua belah tangan Tetapi apa yang terjadi Ayahnya Ayahnya tidak pernah kompromi Dengan keadaan uh, Fisik dari si gadisnya ini Ayahnya selalu mengatakan Nak, kamu bisa Nak, kamu punya Kemampuan yang hebat Nak, kamu punya kelebihan Yang tidak dimiliki oleh orang lain Meskipun kedua belah tanganmu Tidak ada Tetapi Tuhan masih memberikan kaki Tuhan masih memberikan otak Tuhan memberikan kemampuan yang lain Nak, kamu bisa Nak kamu bisa Apa yang terjadi? Karena sejak kecil dia mendengar Bahwa ayahnya selalu mengatakan hal yang positif terhadap dia Maka dia tumbuh menjadi anak yang selalu berpikir Saya bisa Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa saya lakukan saya bisa. saya bisa, Saya bisa Saya bisa Dan apa yang terjadi saudara? Pada saat dia tumbuh menjadi remaja Dia adalah seorang pilot yang mendapatkan sertifikat olahraga terbang yang pertama di Amerika Serikat Namanya adalah Jessica Cox Kemudian dia juga punya sabuk hitam taekwondo Dan dia juga anak yang sangat pintar Oleh karena dia Sejak kecil ayahnya selalu menerapkan kata-kata Kamu bisa, kamu bisa Sesuatu pasti mungkin bisa kamu lakukan Akhirnya Oxford Dictionary Menghapus satu kata di dalam kamusnya Yaitu kata tidak bisa dan tidak mungkin Sahabat sebagai seorang ayah Kita tidak bisa memaksakan kehendak Kamu harus begini Tetapi bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kepada anak kita Bahwa anak kita meskipun ada bagian yang negatif terhadap diri anak kita Coba berikanlah pujian yang positif Jangan terlalu banyak kritik kepada anak kita Berapa banyak kita selalu kalau kita timbang-timbang Kita lebih banyak marah dan mengkritik anak kita Daripada kita memberikan pujian Kalau anak kita melakukan sesuatu yang baik Kita selalu menganggapnya sebagai sebuah kewajaran Wajar dia anak saya, wajar dia jadi baik Tetapi pada waktu anak kita melakukan hal yang salah Dengan mudah sekali kita bisa mendiskreditkan kita bisa menekan, kita bisa bahkan tidak menghargai anak kita. Mulai hari ini sebagai seorang ayah, saya mau mengajak sahabat, berhenti. Kalau kita mau bahagia, kalau keluarga kita mau berbahagia, berhenti mengkritik hal-hal yang selama ini saudara fokuskan kepada hal yang negatif. Cari sesuatu yang positif di dalam diri istrimu. Cari sesuatu yang positif di dalam diri anak-anakmu. Dan berikan apresiasi buat mereka, pada saat sebagai seorang ayah kita bisa memberikan apresiasi, memberikan dorongan kepada anak-anak, memberikan kebebasan dan semangat kepada anak-anak, bukan ketakutan dan hukuman, maka kita bisa melihat, anak kita tumbuh dengan rasa nyaman, di bawah pimpinan kita, anak kita tumbuh dengan rasa nyaman, dengan positif yang luar biasa, sehingga suatu saat, kita bisa melihat, apa yang kita katakan kepada anak-anak kita, menjadi kenyataan. Jadi, komitmen, kemudian memberikan apresiasi, kemudian yang ketiga adalah peliharalah kebersamaan. Tapi sebelum saya akan membahas hal ini, mari kita dengarkan satu lagu ini dan setelah itu saya akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Kini kian dekat Segala yang pernah ku danda Lalu dari mana datang Ya sahabat baru saja mendengarkan satu lagu yang apik sekali dan sekarang sahabat sedang mendengarkan program dari ayah untuk ayah masih bersama saya dengan Iwan. Nah kita sudah membahas prinsip yang pertama mengenai komitmen, prinsip yang kedua adalah mengenai apresiasi dan sekarang adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga di sini adalah yang gampang sekali tetapi kadang-kadang sulit dilakukan yaitu peliharalah kebersamaan. Nah setelah komitmen dan sikap positif pada pasangan Dan juga anak-anak kita Pondasi yang selanjutnya adalah kebersamaan Luangkan waktu untuk bersama Bermain bersama Bekerja bersama Berlibur bersama Kebersamaan adalah momen yang saling membagi Ini akan menumbuhkan perasaan saling membutuhkan Dan saling melengkapi sebuah hubungan yang didasarkan pada Perasaan saling membutuhkan secara positif Akan menjadi awal yang baik Bagi sebuah kebahagiaan bersama Jadi prinsip yang ketiga adalah Peliharalah kebersamaan Saya tidak tahu mengenai keadaan sahabat Sejauh mana kebersamaanmu dengan anak-anakmu Kebersamaanmu dengan istrimu Saya ingin bahwa sahabat Mulai memikirkan waktu bersama-sama Memang kita tahu, kita sadar Sebagai seorang lelaki Sebagai seorang ayah Kita punya tanggung jawab pekerjaan yang luar biasa Kita uh, punya kegiatan-kegiatan yang begitu padat sekali Tetapi saya rindu Sahabat punya waktu bersama-sama Saya melihat dua hal di sini dalam kebersamaan Yang pertama adalah Buatlah waktu bersama-sama hanya untuk anak sahabat Jadi sahabat hanya bersama dengan anak-anak tanpa istri Itu yang pertama Kenapa? Saya rindu bahwa sahabat ada sebuah perasaan kebersamaan bersama dengan anak-anak Tadi saya katakan bahwa meluangkan waktu main bersama Bekerja bersama, berlibur bersama Mungkin hal-hal seperti ini kalau di Bali itu adalah hal yang gampang Kata berlibur mungkin naik sepeda motor atau naik sepeda Ataupun melakukan satu kegiatan bersama-sama dengan anak saya Just make fun bersama dengan anak Hanya bersama dengan anak Ibu biar di rumah dulu lah kan gitu Nah, kalau kita ada waktu yang bersama-sama dengan anak-anak kita Anak-anak kita akan merasakan adanya sebuah kedekatan Dan pada akhirnya ada sebuah perasaan saling membutuhkan yang secara positif terjadi Anak selalu rindu Adanya bersama dengan papanya Sebagai seorang ayah Kita sangat bangga sekali Kalau kita mendengar sebuah perkataan Aku rindu papaku Aku rindu papaku Kita akan sangat rasa sakit Kalau kita mendengar bahwa anak-anak tidak pernah merindukan kita Padahal kita sudah berjuang mati-matian Untuk menghidupi, memelihara keluarga kita Kemudian kebersamaan yang kedua adalah Bersama hanya dengan istrimu Tidak dengan anak-anak Kenapa? Ini sangat penting sekali Waktu kita masih pacaran Apakah kita suka untuk pergi berjalan rombongan? Kan enggak Meskipun rombongan Nanti di suatu tempat kita mulai berduaan sendiri dengan pacar kita Kan gitu Waktu kita sudah menikah kita lupa mengenai semuanya itu Kita tidak ada waktu untuk kita berdua bersama dengan pasangan kita Sebagai lelaki, sebagai seorang ayah Anak-anak akan merasa nyaman di dalam rumah Merasa nyaman dan aman di dalam rumah Kalau anak-anak melihat papa dan mamanya itu rukun dalam kemesraan Tidak ada satupun yang bisa, bisa dibandingkan keamanan dan kenyamanan yang di dalam rumah dibangun Sahabat bisa memberikan uang, sahabat bisa memberikan apa saja di dalam rumah Tetapi kalau sahabat bersama dengan istri tidak pernah akur Itu akan membawa bencana yang luar biasa di dalam rumah Anak akan merasa tidak nyaman di dalam rumah Anak merasa tidak aman di dalam rumah Anak akan merasakan satu suasana seperti tidak ada tempat resting place di dalam rumah Itu sebabnya sahabat Bagian yang kedua ini sangat penting sekali dalam kebersamaan Luangkan waktu bersama-sama dengan istrimu Ajak istrimu ke rumah makan Berdua saja Ingat masa lalu bersama-sama Bangun keromantisan bersama dengan istrimu Bangun kemesraan bersama dengan istrimu Keluar hanya berdua dengan istrimu Ambil waktu bersama dengan dia Kalau anak-anak tanya, pah mau kemana? Mereka? Mau pacaran dengan mama Itu sesuatu yang luar biasa Anak-anak akan merasa Aduh papaku luar biasa ya Papaku mencintai mama Nah ini sangat penting sahabat Untuk membangun sebuah rasa nyaman di dalam rumah Yaitu dengan kebersamaan Kalau kita bisa membangun kebersamaan yang pertamanya dengan anak-anak Kemudian yang kedua adalah dengan istri kita sendiri Hanya berdua saja Maka itu akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kebersamaan yang ketiga adalah kebersamaan bersama-sama. Kita ajak istri kita, kita ajak anak-anak kita untuk kita ada kebersamaan. Pergi ke satu tempat, bermain bersama, bekerja bersama, berlibur bersama. Maka di situ akan sangat lengkap sekali. Jadi dalam kebersamaan ada tiga hal di sini. Bersama-samalah sendiri dengan anak-anakmu. Bersama-samalah sendiri dengan istrimu Bangun keromantisan Bangun cinta itu kembali tumbuh Bangun fall in love lagi bersama-sama Dan yang ketiga adalah Bersama-sama dengan anak dan istrimu Kalau kebersamaan ini bisa dibangun Maka kita dapat melihat ada sesuatu yang luar biasa Kebahagiaan akan lahir Kebahagiaan akan turun kemudian prinsip yang keempat adalah Mengenai berkomunikasi tapi sebelum kita akan membahas mengenai berkomunikasi, mari kita dengar satu lagu ini dan setelah itu kami akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. untuk ayah. Nah dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki kepada prinsip yang keempat Mengenai prinsip bagaimana membangun kebahagiaan di dalam rumah Sebagai seorang ayah Prinsip yang keempat ini sangat penting sekali yaitu membangun komunikasi Nah komunikasi adalah sebuah proses Pertukaran makna guna melahirkan pengertian bersama Komunikasi akan melahirkan hubungan antar perasaan atau emosi yang kuat antara mereka yang terlibat karena itu guna meraih kebahagiaan keluarga sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami agar masing-masing pihak semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu sama lain nah komunikasi ini sangat penting sahabat oleh karena seringkali orang berpikir Say hello itu komunikasi Itu belum komunikasi sahabat Menanyain sudah mandi belum Itu bukan komunikasi Nanyain sudah makan belum Itu belum komunikasi Tetapi yang dimaksudkan di sini komunikasi adalah Adanya hubungan Adanya sebuah pengertian bersama Adanya sebuah transfer perasaan dan emosi Kita mau menceritakan semua peristiwa yang kita rasakan Kita pikirkan kepada pasangan kita Sehingga pasangan kita mengenal dunia kita, merasakan-merasakan apa yang kita rasakan Dan pasangan kita juga bisa mengetahui apa yang kita lakukan Dan sebaliknya kita juga sama, yaitu sebagai ayah Dan hal ini juga kita harus bangun untuk anak kita Kadang-kadang komunikasi kita terputus dengan anak kita kita merasa bahwa anak-anak kita seperti ah terlalu kecil itu anak-anak Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dia Demikian juga anak-anak mengatakan ah papaku ini sudah kolot Bagaimana mungkin bisa mengerti dunia saya Itu khususnya remaja Sahabat ada begitu banyak komunikasi yang kita bisa bangun bersama di sini. Yang terpenting di sini adalah Bagaimana sahabat berani terbuka kepada pasangan sahabat untuk berbagi perasaan Untuk berbagi emosi Untuk berbagi pikiran bersama Bersama dengan pasanganmu Bersama dengan anak-anakmu Libatkan anak-anakmu Untuk mengenal diri sahabat Maka dari situ Maka komunikasi akan tercipta Nah Kemudian prinsip yang kelima adalah Yaitu Iman atau falsafah hidup Iman ini sangat penting sekali di dalam hidup kita. Kenapa? Oleh karena iman kita dibangun di dalam kepercayaan kita kepada Allah. Iman kita, kita tidak bisa tawar-tawar. Kebahagiaan kita tidak akan pernah ada artinya. Semua komunikasi, semua hal yang kita lakukan tidak akan ada artinya kalau tidak didasarkan oleh iman kita iman kepada Tuhan kita. Kita beriman kepada Dia, kita yakin dan percaya kepada firman-Nya. Kita mengamini semua janji-janji Allah pada saat kita bisa beriman sepenuhnya kepada Tuhan, beriman sesungguhnya kepada bahwa Yesus menolong saya, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam rumah tangga saya, bisa memberkati saya, bisa melakukan banyak hal, pada saat kita bisa berani beriman kepada Tuhan. Dan iman itu juga kita transferkan kepada istri kita. Iman itu kita transferkan kepada anak-anak kita. Iman itu kita bagikan bersama-sama, sehingga keluarga kita ada sebuah kesatuan iman bersama di dalam Tuhan. Maka saya yakin pada saat kita beriman bersama-sama Maka kebahagiaan itu akan lahir Kenapa? Waktu kita mengalami masa sulit Kita satu sama lain saling percaya Dan mengatakan bersama Tuhan pasti bisa melakukan Kita bisa melalui semua kesulitan itu karena Tuhan Kenapa? Tuhan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan semuanya Pada saat kita ada satu kesatuan iman Maka ada sesuatu yang sangat dahsyat sekali Maka kebahagiaan akan mengalir di dalam diri kita bersama Dan sahabat jangan lupa bagian yang terakhir ini Pada saat kita merasa bahwa kita perlu membangun iman di dalam diri rumah tangga kita Ingat sebagai seorang ayah kita ini adalah sebagai imam atas keluarga kita Kita ini sebagai kepala atas rumah tangga kita kita ini sebagai nabi atas rumah tangga kita Itu sebabnya mari kita sebagai seorang ayah Kita perlu membangun iman kita Bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh Yaitu di dalam Tuhan Yesus Itu sebabnya sahabat Kalau sahabat punya masalah Kalau sahabat punya hal yang ingin ditanyakan Atau ingin sahabat ingin pertolongan silakan saja datang di Hope Center kami Dengan senang hati kami akan menolong sahabat itu sebabnya masih ada 5 prinsip lagi Yang akan saya membagikan Oleh karena waktu jualah yang harus Memisahkan kita Tetapi saya ingin sekali kembali menjumpai sahabat Sampai jumpa Terima kasih Terbuka janjimu dan janjiku Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan Semua takkan mampu mengubahku Hanyalah kau yang ada di relasi Hanyalah dirimu Mampu membuatku jatuh dan mencinta Kau bukan hanya sekadar indah Kau tak akan terganti kan mampu mengubahku hanyalah kau yang ada di dalamku hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta kau bukan hanya sekedar indah kau tak akan pernah